Tapi sebelum kita lebih jauh untuk berbicara tentang mukjizat doa ini Saya ingin sedikit berbicara tentang Empat tingkatan orang yang berdoa Ya Bapak Ibu, ada empat tingkatan Silahkan nanti dilihat kita pada tingkatan yang mana ya. Tingkatan yang pertama Adalah doa Yang dipintarkan oleh seorang hamba kepada Allah Dengan Ucapan-ucapan lisan Ini masih ucapan lisan ini Ini namanya masih doa di tingkat awal Ya tentu saja kita semuanya harus melewati tingkat awal ini Ada istilah ya kalau lisan dia baru membaca doa sebenarnya Dia belum berdoa Beda orang yang doa dengan yang membaca doa kebanyakan kita masih membaca doa asal menyebut saja asal disebutkan dikeluarkan dari lisan nah itu namanya baru pemula dan tentu saja kita semua harus melewati yang awal ini nggak mungkin anak bayi disuruh berlari sebelum dia bisa berdiri ya dia harus berdiri dulu terus berjalan baru berlari Nah bagi kita yang berdoa ini tentu diawali dari lisan dulu Tapi dengan keterusan nanti lisan itu pasti terbatas ya. Sama kayak orang tawaf itu ya Di Ka'bah Sibuk membaca-baca yang di buku kecil itu Setiap putaran, lain bacanya ya Sehingga kadang-kadang hilang khusyuknya kalau kalau tak dia ditabrak, dia menabrak orang. Kalau tak dia injak kaki orang, kaki dia dipijak. Karena masih levelnya masih lisan. Nah, ini level pertama. Ini tidak salah. Tapi tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang kedua adalah doa yang di pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah lewat hati sudah lewat rasa. Jadi untuk orang-orang di kelompok e, kedua ini, mereka bermohon kepada Allah dengan kekuatan rasa, dengan kekuatan batin, dengan kesyahduan dengan kerinduan. Ya, kadang-kadang itu, ya, walaupun masih ada sedikit lisannya yang terucap tapi dominannya sudah di sini, sudah pakai rasa. Ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Bagi mereka, hati mereka itu Tangga yang Atau kendaraan yang yang Sangat ampuh untuk Mendekatkan diri kepada Allah Karena itulah mereka berdoa dengan Penuh perasaan, dengan penuh kesahduan Udah pakai batin Udah pakai rasa Ini yang sering diistilahkan dengan Malam ya'ud, lam ya'ud Yang gak pernah hidup rasanya Yang gak pernah tahu kenikmatan Dekat sama Allah itu dalam doa Jadi kalau mau lebih tinggi lagi levelnya, berdoa lah ya, Yang muncul dari hati yang paling dalam Dengan rasa, dengan kesatuan Dan Allah berfirman dalam hadis itu Aku malu kalau tidak mengabulkan doa hamba-hambaku Yang dipintakan dengan penuh kedalaman rasa Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawakalan Dengan penuh ketundukan. Ya aku malu kata Allah kalau tidak mengalukan doa mereka yang seperti itu Ada pun level ketiga yang lebih tinggi lagi Mudah-mudahan kita sampai ke sini Level ketiga orang yang berdoa ini adalah Bagi mereka berdoa ini adalah puncak kenikmatan ibadah Di level ketiga ini doa itu adalah totalitas seorang hamba dengan hadapan Allah. Jadi sudah puncak. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Addu'a ibadah. Doa itu otaknya ibadah, puncaknya ibadah. Karena memang mereka sudah sampai merasa Pada puncak kedekatan dengan Allah Kedekatan dengan Allah Bukti totalitas penabdian kepada Allah Yang mereka rasakan lewat doa Sehingga dikabulkan atau tidaknya doa-doa mereka Itu bukan prioritas lagi Hati mereka sudah seluruhnya baik apa? Jadi hati mereka itu sudah diisi dengan kecintaan yang begitu besar kepada Allah Jadi Dalam hati mereka itu Ya Allah seluruh hukummu itu Baik kepada siapapun Diterapkan dalam bentuk apapun Kapanpun semuanya baik Matin fiha hukumu Atul fiha qoda'uk Semua ketentuanmu Adili Allah Jadi mereka sudah diliputi Oleh rasa kebahagiaan yang dalam sehingga semuanya yang diserahkan sama Allah semuanya sudah baik semua sudah diberi apa lagi jadi apa yang sudah mereka jalani itu itu sudah merupakan bukti totalitas kedekatan seorang hamba dengan Allah nah ini levelnya ketiga ada lagi level yang keempat lebih tinggi lagi level yang keempat seorang hamba yang berdoa di hadapan Allah Itu adalah bukti Kelemahan dirinya Dia tunjukkan Sungguh-sungguh mana Bukti kelemahan Sehingga terkadang Terkadang karena memang sudah masuk Di dalam atmosfer kebesaran Allah Terkadang ada orang-orang yang Hilang ke Tanpa dia sadari Tanpa dia rencanakan Begitu masuk dalam atmosfer kebesaran Allah sampai dia merasa panak hilang kediriannya. Saya kira ucapan Muhammad Khattab itu contoh manusia yang sudah ditunjukkan oleh Allah berbagai hikmah. Ya seperti disebutkan oleh Allah itu, "A'udzubillah insyaallah ya rajib yutul hikmah manusia." "Wa ma yutah hikmah faqat tuhiyah wa raka ya la ta'minu al-albab." Diberikan Allah memberikan kepada orang yang dia tendaki hikmah Siapa saja yang diberikan hikmah Untuk orang yang diberikan oleh hikmah Tentu Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan yang banyak Jadi Bapak Ibu Sesungguhnya Di samping kita harus berdoa sendiri Untuk apapun permintaan kita Kita perlu juga menampak perpendaraan doa itu Dengan memohon doa dari orang lain Kepada orang lain Tolong Pak Kiai doakan anak saya juga, tolong Pak Kiai doakan kami keluarga kami. Jangan sedang-sedang. Kita tidak tahu doa dari mana, dari lisan siapa yang dikabulkan Allah, dari orang seperti apa. Di samping kita harus berdoa sendiri. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah tidak sedang-sedang minta doa dari orang yang soleh juga. Dalam banyak hal ketika Rasulullah sedang bersama-sama sahabat Ada terdengar orang yang berdoa Rasulullah datang Eh bagus sekali doa kamu itu Dari mana itu? Saya kan pernah mengajarkan Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat yang lain Supaya menjentuh doa yang bagus Untuk umat Rasulullah sedang mengajarkan Ya umat Latansani Fidu'aika Ya Umar Jangan kau lupakan aku di dalam doa-doa-mu Subhanallah Rasulullah ini adalah Habibullah Kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah Kepada beliau Ayat-ayat Al-Quran diturunkan Tetapi untuk orang-orang yang soleh Dia juga minta Latansani Fidu'aika Ya Umar jangan lupakan aku di dalam doa-doa Inilah kerendahan hati yang luar biasa Jadi memang ada di orang-orang tertentu yang memang yang kalau kita hati kita mengatakan dia lebih soleh, lebih ikhlas, lebih lebih riil dan tawakal dalam menjalani hidup ini, ya kita boleh minta doa pada orang-orang tersebut. Kalau saya boleh cerita sedikit di Medan, pernah saya bertemu dengan Ustaz ini, itu dia spesialis. Mendoakan orang yang sudah Backrest Sakit keras bertahun-tahun Yang dimana dokter sudah menyerah secara medis Mohon maaf Itu ada jasad yang Sudah busuk Mohon ya Sudah berbau Tapi dia belum meninggal juga Susah sekali meninggal Kadang-kadang ini dagingnya Dicolek Sudah udah jatuh gitu jadi bangkai tapi nggak meninggal juga nah ini kiai ini biasanya sering dipanggil untuk berdoa berdoanya ya bukan seperti yang kita bayangkan ya oh, allah setelah langkah wafat dan begitu doanya ya dia lah yang lebih tahu gimana cara doanya ya, dia titipkan sama allah permohonan dengan sungguh-sungguh kalau yang terbaik disembuhkan Kalau memang yang terbaik diwafatkan Diwafatkan Tapi tidak dibilang Ya Allah wafatkan danis, bisa boleh begitu Nah jadi di Ini Yang bersangkutan cerita sendiri sama saya Pak Piyar. Jadi dia cerita Ada orang yang sudah jadi pangkai Tapi nggak meninggal Dia berdoa Waktu dia berdoa itu di hadapan Yang sakit tadi itu, Perutnya membesar Membesar, membesar kayak balon Dengan doa itu dia membesar sampai Alhamdulillah Perutnya itu meledak Pak. Perutnya itu meledak Keluar isi perutnya itu semuanya Dan Kiai ini cerita Bagian dari isi perutnya itu sampai Kena ke wajah Pak Kiai Dia bilang sama saya Ustaz satu minggu saya cuci terus baunya itu nggak hilang-hilang Ternyata punya usut respect ke belakang siapa orang ini. Dia adalah orang yang memang banyak menggunakan ilmu-ilmu hitam itu. Pakai susulah, biasa menggunakan jin-jin itu, biasa dia sesajen apa Apa dia mengabdi kepada jin-jin itu apa suka memberi sesajen-sesajen itu. Ternyata dia dulunya, mohon maaf Suka mengobat-obati orang Tapi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan itu. Ternyata agak susah meninggalnya Ketika didoakan Ternyata itu yang terjadi Allah menunjukkan Ya Allah di dunia sejauh bisa seperti itu Saya tidak pernah membayangkan ada perut Bisa membongkak dan meledak seperti itu Dan pasti orang yang sama jika ada keluarga yang merasa aneh dengan sakit keluarganya dipanggil begitu dipanggil dia masuk ke dalam rumah dia langsung melihat dia oh sudah banyak tamu keluarga yang lain menganggap tamu itu adalah tamu-tamu yang yang biasa tetangga datang ke rumah ternyata tamu yang dimaksud Pak Kia ini tamu dari apa ya istilahnya yang gaib-gaib itu juga datang untuk semacam ini ya menghadiri untuk orang-orang yang sakit tertentu. ternyata Pak ya ini udah ngomong sama keluarganya besok jam 4 subuh ini yang sakit jangan ditindalkan ya. ini ya jam 4 subuh dia akan dijemput begitu bahasa ya keluarganya dijemput gimana maksudnya bingung juga nah ternyata ketika jam 4 pas jam 4 itu ya keluarga mendekati diajatkanah yang sakit ini ditautkin dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah persis jam 4 persis jam 4 tidak kurang tidak lewat persis saat itulah yang sakit tadi diwafatkan Allah subhanahu wa taala persis waktu empat kayak Jadi memang maksud saya menceritakan ini ada orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Apakah dalam doanya, apakah dalam pengetahuan-pengetahuan yang lain Yang tidak diberikan kepada yang lain Saya kira maksud Allah Ini salah satu orang yang begini Karena itu dalam sedang-sedang kita minta doa dari orang-orang yang soleh Dan doa ini mujizat Apakah kalau Rasulullah misalnya dalam hadisnya doa adalah senjata terampuh. Kalau sudah terampuh ini sudah superlatif. Tidak ada senjata yang lebih ampuh selain doa bagi orang yang betah dengan Allah, bagi orang yang memahami Allah itu memiliki kekuatan tanpa batas. Ya, bagi orang yang beriman dan menjadi pilar agama serta cahaya langit dan bumi ini. Saya kira sudah tahu kita. Allah itu tak ada yang mustahil yang perempuan seperti Bunda Maryam yang hamil tanpa pernah disentuh laki-laki itu kan mukjizat yang api dibuat dinginlah yang laut dibuat ada jalanlah waktu kasus Nabi Musa yang sudah dimakan ikan dikeluarkan Allah banyak itu kalau mau dicatat bagi Allah mudah semua Mengucapkan hidal doa doa ya Allah Dengan kekuatanmu Aku titipkan masalahku Kepadamu untuk Kau berikan solusi ya Allah Karena aku lemah ya Allah Ucapkan solusi Jadi doa yang dikabulkan Oleh Allah kata Rasulullah Adalah doa yang dihadirkan Yang disampaikan Dengan rasa kerendahan diri Ya Kadang ada orang berdoa tapi masih ada rasa-rasa ya Diucapkan dari hati yang paling tidak lama Menunjukkan kerajaan diri dihadapan Allah Kita hamba Yang namanya hamba kita harus merendahkan diri Makanya Rasulullah mengajarkan kita Gimana doa yang dikabulkan Allah Ucapkanlah Allahumma inni abduk Allahumma inni abduk Ya Allah, aku ini hamba ya Allah. Aku ini hamba Nasihat di adik, Ya Allah, ubur uburku pun berada dalam dendamannya. Wah itu kan penyerahan diri yang total. Mau diapaie Allah sudah kita serahkan. berada dalam dendamMu ya Allah. Nasihat di adik. Begitu Rasulullah mengajarkan doa dan Rasulullah pun berdoa seperti itu. Allahumma yaMu ya Allah, aku ini hambaMu. Nasihat tibian itu menunggu ke dalam genggaman. Kedalam itu bahasa. Adul fiha wadau seluruh takdirmu, ketentuanmu. Itu adalah adil buat siapapun. Itu kan penyerahan diri secara total. Udah ada orang kau yang tahu yang terbaik, kira-kira seperti itu. Dan indahnya doa Rasul itu Rasul mengatakan begini As'aluka bikul ismin huwalak Waduh ini dalam ini pak Ya Allah aku bermohon kepadamu Dengan seluruh nama-nama milikmu Wah Walaupun Rasulullah hafal itu asna'ul usna' Walaupun Rasul hafal Udah pasti hafal dong Tapi untuk lebih efektif Ya Allah aku bermohon dengan seluruh namamu As aku berkulismin aku bermon dengan seluruh nama-namamu. Jadi nama ini mengcover sebagai kendaraan untuk bisa mengantarkan apapun yang diminta. Kira-kira seperti itu. Dialah yang arrozaknya, dialah Allah yang atawatnya, dialah yang al-latifnya, dialah yang apa lagi muktabirnya, dialah. Pokoknya semuanya sudah dicakup dalam doa Allah apa Allah ini asalul Aku bermohon dengan seluruh nama-nama mili. Jadi kalau kita mau dikabulkan doa kata Rasulullah yang pertama tuh rendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian sebut nama-nama Allah. Kalau mau disebutkan juga boleh yang mau diberi kesehatan ya syafi, ya syafi. Mahu ya ya Boleh juga disebut, tapi kalau mau mencontoh yang disebutkan Rasulullah lebih bagus lagi. As'aluka ya Allah, bikul Aku bermohon kepadamu, ya Allah, dengan seluruh nama-nama milikmu. Ditegaskan oleh lagi, ditegaskan lagi oleh Rasulullah. Sampai tak dihitap. Di mana nama-nama itu engkau sendiri, ya Allah, yang memberikan nama itu. Bukan siapa-siapa. Bukan malaikat Bukan Nabi Rasul Tapi Allah sendiri yang memberikan nama-nama Berarti kan ada rahasia agung Di balik nama-nama Allah Jelas Pak ya Jadi yang pertama tadi Kalau mau dikabulkan doanya kata Rasulullah Yang pertama tundukkan Hamba sadari kita ini sebagai hamba Bagaimana posisi hamba itu Di hadapan rohnya Yang kedua Sebut nama-nama Allah yang baik Wallahil asmaul husna, biha. Allah itu memiliki begitu banyak nama-nama yang baik maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama. Samai tabi nafsal, ya Allah, kata Rasulullah, Engkau sendiri yang menamakan nama-nama baik. Itu artinya ada kedahsyatan, ada rahsianya balik nama-nama. As As'alu tabi ismin Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh Ya Allah aku bernohon tempat-Namu dengan seluruh nama-nama milik Baru kita minta apa yang kita minta Itulah doa jadi mucizah Karena janji Allah kan seperti itu Wa idha sa'a ka la ka'ibah di'ani fa'imni Kau di'uji ku da'wa ta'i la da'am bukan doa bagian Tapi dipenuhi syarat-syaratnya Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Sarat-saratnya ditemui. Kata Al-Bin Nabi Tariq Doa itu kunci keselamatan Doa adalah kunci kebahagiaan juga Yang paling baik adalah doa yang keluar Dari lubuk hati yang paling dalam Dengan hati ikhlas Ikhlas kan ya, Jangan doa tapi pakai Bahasa-bahasa tapi Allah Saya kan sudah ini Allah Saya begitu saya ya ikhlas Ya Allah, saya kan sudah begini-begitu ya Kadang-kadang ada yang tidak Beda cerita sahabat yang dulu pernah terjebak dalam sebuah kuah tertutup batu Ketika mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka Kemudian batu terbuka sedikit demi sedikit Itu tidak ada sedikit berhubungan dengan tidak ikhlas Ya, kadang-kadang bisa Saja orang menyebutkan kebaikannya, tapi bukan mau riak ya, karena di situ ada siapa-siapa, hanya mereka berita yang dalam kantan terkunci gitu. Dan mereka bisa keluar dengan menyebutkan kebaikan mereka, tapi tetap saja kita sebagai orang yang Dianjurkan untuk ikhlas sebisanya jangan menyebutkan dulu orang yang sahabat tadi mungkin beda levelnya ya. menyebutkan buta untuk pria. Kalau kita bahaya kita belum tentu kita bisa menjaga keikhlasan kita. Melalui melalui jalan keikhlasan seseorang akan terselamatkan dari penyakit dan kejahatan. Oleh karena itu ketika penyakit menimpa, misalnya, ada musibah penyakit, mintalah kesembuhan. La shifa ilah shifau tayyaw. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Harus diucapkan dengan perbuang terendah hati. Ya, dengan kesadaran yang dalam Insya Allah Allah berdasarkan apa yang kita Sering ucapkan Karena itu kata Rasulullah Teruskan berdoa Teruskan berdoa Teruskan berdoa Ya jangan pernah berhenti Kata Imam Ibn Mu'atwa'illah Dalam kitab Al-Iqam itu Jangan karena terdudah Permohonan kamu itu Membuat kamu malas-malas Berdoa Berdoa terus-menerus Allah pasti kabulkan Tetapi dengan cara yang Allah sendiri yang lebih tahu Bagaimana cara mengabulkannya Bukan kita yang menentukan Dan Allah yang menentukan waktunya Bukan kita Dan Allah yang menentukan dalam bentuk apa Bukan kita Nah itu kata Imam Ibn nah Terkait dengan kesehatan ataupun penyakit. Coba kita mau baca ini sebuah survei. Dalam survei tersebut banyak penyakit jasmani seperti kelainan fungsi pernapasan, usus, perut diakibatkan ternyata oleh rusaknya jiwa. Ya kadang mudah lama ada menyamakan dengan hati, rusaknya hati, penyakit jiwa, stres, was-was ini bisa menyebabkan Ternyata penyakit jasmani. Dendam, kemunafikan, sebagainya Ini sering menjadi penyebab penyakit Inilah yang membekat organ Karena terjadi penyempitan saluran pernapasan Atau usus perut yang menyebabkan penyakit jasma Siapa yang tak bisa seperti ini Semuanya berawal dari penyakit-penyakit rohani Orang yang sakit jiwa membur, uh, apa, Pasti buru alamnya Ya, apakah dia suka berlebih-lebihan dalam bicara? Suka bahl, riya, sombong itu akan menjadikan dia sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa, pasti cara berpikirnya pasti lintas. Ya. Karena sifat-sifat tersebut akan dapat membuat dia turunnya kesehatan mental. Dan ini yang mengakibatkan kefalahan. Saya kira ini sudah umum ini ya Gak apa-apa saya katakan agak cepat Materinya agak banyak Bahkan seorang profesor di Jepang pernah Melakukan riset hasilnya seperti ini Penyakit emah bukan diakibatkan Karena kesalahan pola makan katanya. Tapi justru lebih didominasi Karena stres Jadi kalau penyakit emah itu Didominasi oleh stres Tingkat stres, tingkat tertekan Depresi, kecemasan yang berlebihan, anxiety, ya. Hipertensi bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin, tapi lebih dominan karena kesalahan dalam mengmanage emosi. Ya, kita ini kadang-kadang mau diberesi semuanya dengan otak kita yang terbatas, akhirnya kita emosi marah-marah, nggak -marah, terima. Hipertensi. Kolesterol katanya bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang lebih dominan. Asma bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tapi sering merasa sedih yang berkepanjangan, membuat kerja paru-paru tidak stabil. Jadi berhubungan ini dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Kalau orang mau orang-orang yang nanti yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang hatinya tenang, yang hatinya lapang, yang hatinya sehat. Ya, yau mala yang tau mala mala banyak ilmu Allah. Habib bin Bikol bin Salim Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka apa ini Suka stres, suka sedih yang berkepanjangan, suka cemas Macam-macam penyakit fisik jadi datang Asma, kolesterol, hipertensi, penyakit emang Diabetes Diabetes katanya bukan karena terlalu banyak konsumsi glukosa Tapi sikap egois Sehingga mengganggu fungsi pankreas Penyakit liver bukan hanya karena kesalahan pola tidur, tapi berpikiran negatif kepada orang lain. Kalau orang sudah berpikir negatif, itu dia tidak akan mau banyak berubah. Ah, sama aja, ah, percuma, udah negatif aja. Jadi penyakit liver, jantung koroner katanya bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung, tapi jarang bersekat membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Masih riset dia, menyebutkan bahwa faktor penyebab penyakit itu Disebabkan oleh spiritual 50% Psikis-psikis itu juga Terkait dengan batin dia spiritual juga 25% Jadi 75% kalau mau ditambahkan spiritual psikis Yang terkait dengan batin, psikis Cara memanage hidup, pola hidup Ambisi hidup, orientasi hidup Itu menentukan Orang itu bisa sehat atau sakit Kalau terkait karena fisik dia 10% aja ya. Saya kemarin di training Ternyata Yang saya ketahui Karena saya belum paham Katanya olahraga itu Seharusnya Yang saya pahami olahraga itu 60% itu Membuat orang sehat Tapi ternyata dalam survei terakhir bukan tak seperti itu Makanya banyak orang coba-coba diet dia Dia pari olahraga ada dua yang nggak ini, nggak berhasil Kenapa? Karena begitu dia olahraga makanya kok benar berubah Ya tetap dia tidak bisa stabil badannya Makanya ternyata sebenarnya yang menentukan orang untuk berhasil dayak atau tidaknya Tadi itu mindset Yang pertama mindset Yang kedua katanya ya nutrisi Kalau kita kan pokoknya makan, pokoknya makan. Jadi gak berhasil ya. Jadi sebenarnya olahraga itu ternyata Sebenarnya hanya 15% saja ya, Dari 85% yang lain Itu macam-macam itu pikiran Ya apalagi Nutrisi dan lain-lain sebagainya Masih di research dia Jadi kalau kita ingin selalu sehat apa yang harus diperbaiki? Tentu saja yang pertama, diri kita dan pikiran kita, ambisi kita, orientasi hidup kita Terutama hati kita dari segala jenis penyakit Saya kira nggak tahu ya apakah orang-orang seperti ini memang membaca Quran atau tidak Karena memang di dalam Quran ini jelas sekali, itu memang Di dalam hati manusia itu banyak sekali penyakit-penyakit Kalau penyakitnya itu tidak disembuhkan Allah akan menambahkan penyakit-penyakitnya Pertanyaannya kalau Allah sudah menambahkan penyakit-penyakit Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau bukan menghadap diri kepada Allah Mengenangkan Apa katanya? Kalau kita ingin sehat yang harus diperbaiki apa? Hati kita dari segala penyakit Asat, asut, iri, dengi, dendam, fitnah, ribah, ria, wujud, benci, amarah, terkendam, sombong, pelit, susun, egois, dan selanjutnya. Jadi ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit. Umum sudah apa mafuzat, nasihat para ulama itu, al-zohiru ta'udwa al-batin. Zohiri, di fisik kita zohiru. Tak dulu batin, fatih menunjukkan batinnya. Kalau batinnya parah, zohirnya juga parah. Kalau mau memperbaiki zohirnya, perbaiki batinnya. Itulah tadi masalah emosional, masalah psikis dan masalah spiritual itu tadi. Apa katanya banyak bersyukur di kebahagiaan sekecil apapun. Bulan lalu kita bahas tentang mukjizat syukur. Bagaimana ada orang yang dalam keadaan dapat musibah pun mengucapkan Alhamdulillah. Karena dosa nanti diampuni karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah tidak memudinya dengan kemurtadan. Ya. Apalagi Allah akan menaikkan derajatnya, dapat kesulitan segala alhamdulillah. Apalagi dapat kenikmatan. Ketika ditanya bagaimana cara mengobati hati yang sedang resah dan mudah gulana masuk berkata, dengarkan bacaan Al-Qur'an. Datang ke majelis zikir. Ya. Coba pergi ke tempat yang Sunyi berkhawatir dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Jika belum terobat juga, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena sesungguhnya hati yang kamu pakai bukan hati kita lagi. Jadi hati siapa Jadi hati hati. Kalau sudah datang ke majlis khalif, sudah baca Quran, sudah bermunajat di hadapan Allah, masih gundah gulana, masih stres, berarti ada samping murah Kita bermormat kepada Allah Jangan sampai kita memiliki hati yang disebutkan oleh Allah yang mengeras Ada hati yang mati Ada hati yang dikunci Ada hati yang buta Jangan sampai ya Karena itu Allah menegaskan dalam surat Aram Ayat 29 itu Allah binti gelahi ta'id Ini yang tadi saya sampaikan Banyak orang-orang yang dekat dengan Allah itu Seperti kata-kata para sufi, Para wali Allah Doa mereka adalah doa-doa yang luar biasa Yang tentunya melebihi dari doa Kebanyakan orang Ini karena kedalaman rasa Karena keikhlasan kebersihan hati Sehingga Bisa dia Memiliki paradigma Yang Begitu dekat dengan Allah tapi ya Rasulullah sendiri pun dia tahu apa yang dia minta akan dikasih Allah tapi tidak semua kadang ada rasa malu seorang hamba yang kalau terlalu banyak meminta mereka merasa malu ya seperti Nabi apa yang sakit itu Pak Nabi aku papa Nabi Aisyah itu yang sakit itu? Nabi Aisyah itu sakit nah, kata istrinya kan kamu Nabi ya Allah supaya disembuhkan tapi tetap dia merasa sungkan malu. Ya, untuk berdoa. Kenapa? Karena sudah begitu banyak rahmat Allah. Biarlah sakit ini menjadi aku semakin khusyuk dalam ibadah ibadahku waktu luar biasa ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah merasakan kekuatan doa, itu banyak di antara mereka yang menggunakan Al-Fatihah sebagai terapi Inti daripada Al-Qasihah itu kan Iyaka nahhudu Waiyaka Hanya semata-mata Kepada engkau lah Apa engkau lah yang kami sembah Dan hanya kepada kau Kami minta pertolongan Nah ketika ada orang yang Berdoa meminta sesuatu Mereka mendahulukan dengan Katakanlah tadi ketunjukan Menyebut sifat apa Ya, karena Einstein, baru disebutkan apa hormonannya Ada yang beri Nah mungkin ini Kita pernah dengar cerita ini Bagaimana Ibn Nurkoyim katanya Pernah dia jatuh sakit Tapi tidak menemukan seorang dokter Atau obat penyembuh Lalu dia berusaha mengobati dan menyembuhkan Dirinya dengan suara Al-Fatihah katanya Dan dia melihat pengaruh yang sangat menakjubkan Dia ambil segera air kemudian membacakan surah Al-Fatihah berkali-kali Lalu dia meminumnya hingga dia mendapatkan kesembuhan total Ini bisa jadi terapi Kemudian dia mengatakan Selanjutnya aku selalu mengulang dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai macam penyakit Dan aku merasakan manfaat yang sangat besar Kemudian aku beritahukan kepada orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit Terbukti banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat Subhanallah Ini terapi dengan alpateha Ya terapi kan bisa banyak Bisa banyak pilihan ada terapi dengan istighfar Seperti yang disakdakan Rasulullah barangsiapa siapa yang memperbanyak istighfar Niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya Memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya Memberi rezeki tanpa diduga-duga Ini kata Rasulullah yang banyak istighfar Dan saya juga pernah membaca sebuah riset bahwa ucapan istighfar itu bapak ibu itu kan terdiri dari huruf-huruf ayin sin talafin faroh alif lam a ayin Ya, Mim itu kalau sering diucapkan dengan ucapan astagfirullahalazim itu banyak saraf-saraf di wajah ini yang tadinya lemah jadi kuat ini sebuah riset karena huruf-huruf itu yang disebutkan Dari uraian itu dan seterusnya itu bisa menyembuhkan syarat-syarat yang yang sudah tua jadi remaja lagi dengan syarat Silakan diterapkan. Ada yang juga melakukan terapi dengan puasa. Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa, ya sampai dia berbuka doa pemimpin yang adil doa orang yang terzolimi. Kemudian doa diantara azan dan ikhomah tidak tertolak nah, Jadi saya kira ini dimampatkan ini seharusnya Terus apa kata Rasulullah Doa tidak tertolak pada dua waktu Kapan? Ketika azan berkemandan dan ketika hujan turun Jadi ketika azan berkemandan dan ketika hujan turun mintalah kepada Allah Itu akan tidak tertolak kata Rasulullah Ada yang terapi dengan tahajud Saya kira kita sudah tahu semua ini. Ya, wamin laili, kalau Pertanyaannya, kalau seseorang itu sudah diangkat kedudukannya oleh Allah, mungkinkah Allah menolak doanya? Doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, kata Baalmanap ar rahmah kata Allah, Aku mewajibkan atas diriku, mengikrarkan atas diriku untuk memberikan kasih sayang. tentu saja kepada orang yang pantas untuk diberi kasih sayang, apalagi orang-orang yang beribadah sholat hajib, apa-apa agak sedikit supaya uh, selesai. Ketika Allah bergerak dengan memberikan kesembuhan pada orang yang sakit, maka telah nyata dalam matinya kalimat lah Allah la hulah walaku Karena itulah saya kutip dari Imam Ibn Uthayyibah. Allah yang menentukan dalam doa doa kita itu dahulukan rasa pasrahnya dulu jangan terbersa bersa minta ditaklukkan rasa pasrah itu bahwa Allah Yang Maha Albudhair Allah Yang Maha Mengatur apa kata Imam Ibn Uthaymin lah arif naksah kamilat tabir fama kumabi koyur la takub bidinaksih apa maksudnya itu tenangkan hatimu dari urusan campur tanganmu Jangan mau campur tangan semua dalam urusan apapun Mau semuanya dapat, mau semuanya full nggak bisa Jadi ada beberapa hal yang memang Kita lepaskan Kita tenangkan hati kita dalam urusan tangan Dari urusan campur tangan kita sendiri Karena kata Imam Abdul Mata'illah Apa yang diatur oleh selainmu Maksudnya apa yang diatur oleh Allah ya, Tidak perlu kau campur tangan Nah jadi Ini pasrahnya udah total nih. Karena Allah yang mau mengatur Mungkin harus saya jelaskan juga Jadi Pak, Ibu Ada orang yang memang levelnya di level asbab, Ada level tajri Level asbab itu berpikirnya masih sebab akibat Kalau saya sebagai tenaga pengajar misalnya Kalau mau naik pangkat Ya harus nulis jurnal harus menulis buku harus melakukan penelitian pengaklian masyarakat nah itu kan sebab akibat supaya nanti pangkatnya naik itu sebab akibat ya dengan dia lapar, akibatnya apa dengan, jadi seluruh dunia ini diatur dengan sebab akibat nah ini kebanyakan kita seperti ini memang sebab akibat itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan supaya nanti saya dimasak tua, masa pensiun saya masih punya simpanan maka saya harus menabung sekarang ataupun macam-macam itu sebabnya tiba asbab tetapi untuk orang-orang yang sudah diadugurakan Allah kelebihan ada orang yang sudah tidak lagi sebabnya tiba begini walaupun kita lihat sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat tapi total dia beribadah ada saja kebutuhan itu dicukupkan Allah walau dia Gak pernah di perguruan tinggi Tapi dunia mana tuh Bisa dia sampai Nah Kerjanya sebenarnya Secara apa yang kayak macam Proyek gak ada, bulanan gak ada Tapi ada saja dicukupkan Allah Ada orang-orang yang seperti ini Nah kita kalau belum sampai level ini nggak usah maksakan diri Memang ada orang-orang yang lebih minta Allah Dicukupkan Allah Meskipun dia tidak punya Penghasilan bulanan atau bisnis-bisnis apa Tapi ada saja, nah ini jangan di, kalau kita belum sampai di level ini jangan dipaksakan kata Imam Ibnu Nato'illah ini Allah yang mengandungkan dia bisa seperti itu. jadi dia bukan asbab lagi bukan sebab kibat, tapi sudah tajrim jadi paradigmanya sudah paradigma Allah jadi dalam ini sebenarnya ya. karena itu kata Imam Ibu jangan Kelambatan masa pemberian Pengaburan Allah kepada kamu Dalam doa-doa kamu Membuat kamu apa? Membuat kamu berputus asa Sebab Allah menjamin untuk menerima sebuah doa Menurut apa yang dipilihnya untuk kamu Tidak menurut kamu. Ini yang disebutkan oleh Allah Wa matasyahuna illa ayyasyah Ayyasyah Allah Yang berganda Allah Nah, Jadi dalam doa itu walaupun kita punya keinginan Tetap Dalam hati kita ya Allah Engkau yang berganda Bukan aku yang berganda Aku titipkan kepada Aku serahkan kepada Untuk solusi dari masalahku ya Allah Kemudian Rasulullah mengatakan Kalau mau berdoa Lakukan tiga hal Yang pertama usukkan hati dulu Bagaimana hati usuk? Ya fokus kepada Allah Kalau belum fokus Berarti ada masalah di hati Buang untuk penyakit-penyakit hati kemudian nafsu yang terkendali gimana kita mau dikaburkan doa kalau kita sendiri gak bisa mengendalikan nafsu kita makanya Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udu liqah min kalbi la wa nafsi la ya Allah lindungi aku dari hati yang tidak susu dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan karena ini pengalaman dikaburkan doa di dan yang ketiga supaya itu Kita berdoa, cara berdoa doa itu supaya dikabulkan Ilmu-ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat Jangan kayak tadi orang yang meninggal dengan sengsara tadi Ilmunya banyak yang tidak bermanfaat Minta tolong sama jin ya, Beda, Nabi Sulaiman memang diberikan kelebihan oleh Allah Dan doanya begitu, hanya dia yang sungguh-sungguh bisa menakutkan jin Kalau manusia sekarang coba-coba bersahabat dengan macin, dia yang dikonfirmasi nanti. Ada teman saya bilang, saya ingin belajar ilmu berkomunikasi dengan makhluk halus. Kata saya untuk apa belajar ilmu-ilmu yang begitu? Apa manfaat? Takutnya nanti udah tahu ilmu-ilmu seperti itu malah nggak mau lagi tinggal di rumah, tinggalnya di pohon-pohon besar saja, di gunung-gunung saja. di bawah dengan maruah karusik, makan hati hati. Cara mengon doa itu supaya dikabulkan, yang kita jalani sehari hari ini bermanfaat. itu yang kita tutur bermanfaat. Gurunya benar Kira Ini sudah jelas ini Allah menegaskan kepada kita supaya kita jangan ragu ragu lagi. Allah menegaskan siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam kebutuhan. Siapa yang menghilangkan kesan dan menjadikan kamu salibah di buka bumi ini? Adakah doang selain Allah? Maksudnya Allah itu yang memberikan solusi semuanya. Dalam surat 27 dan 62 ini. Dah ini sebagai apa? Sudah mau selesai, masih bisa 5 menit lagi pak ya? Sarsar tiga berkata dua. Silakan hadirkan hati. Kudur, kau lebih hati. Kemudian keteguhan hati dalam berdoa dan meminta Apa firman Allah dalam hadis itu? Aku senang mendengar intihan-intihan doa apa-apa. Sengaja aku tunda menghamburkan doanya, karena aku masih ingin mendengar cara dia merindu berdoa kepada aku kata Allah. Makanya harus terus-menerus. Jangan pernah berhenti Apapun hasilnya, jangan pernah berhenti Terus-menerus berdoa Sehingga kita akan merasakan Doa ini adalah cara untuk Membuat kita optimis Doa ini adalah bagian dari Puncak kenikmatan beribadah Doa ini adalah rahasia Untuk penyembuhan ke Stres, cemas kesedihan yang berbicara Nah kalau mau dilaporkan doa Ya rezekinya harus halal dong Ya jangan mau di doa tapi ingin doa dikabulkan tapi rezekinya nggak ada, nggak mungkin dikabulkan. Dan yang terakhir, apapun doa yang kita mohon kepada Allah tetap harus diprioritaskan pada permohonan ampun, karena Allah itu maha bersih, hanya menerima orang yang bersih dengan beristighfar kita bersih, kalau sudah bersih jadi sangat mudah. sangat pantas untuk dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala saat bin Nabi Wakos berkata kepada Rasulullah ada keserakawaan Allah, Allah kata Rasulullah makanlah dari harta yang ada lu ini saya permohonan akan dikabulkan oleh Allah makanya ada orang-orang yang sakit itu melakukan terapi supaya sembuh yang pertama dengan tobat dia ada orang-orang seperti ini ya Taka kalah dia pelaku banyak kejahatan dan kemahsiatan Kemudian dia sakit parah Akhirnya dia tobat, sungguh-sungguh merubah, mengantikan perilaku burunya Begitu sembuh, bukan hanya sembuh, jadi ustab lagi dia Karena dia menceritakan, dia testimoni Saya dulu sudah melakukan ini semua, begitu-begitu Nah ternyata saya sadar, begitu saya sakit Saya bertobat, saya sembuh dan saya dapat hidayah. ada yang seperti ini Pak jadi kalau kita tidak sampai jauh seperti itu kalau kita sakit ini para ulama sepakat dengan merubah diri menghentikan perilaku yang buruk merubahnya kemudian berlaku baik itu dapat menyembuhkan penyakit kemudian dengan kelembutan dan keharusan budi ini menjadi dasar etik psikologis dalam proses penyembuhan Ada orang yang awalnya suka kasar, marah, sedikit-sedikit terus hinggung. Kemudian dia berubah, berubah dengan kelembutan Ya latih, Ya latih. Akhirnya dia sembuh dari penyakit Dengan kesadaran diri, melakukan introspeksi terhadap proses-proses yang telah dilakukan Ah, lebih di banyak juga orang sembuh Dia sakit, dia merupakan ya Allah, apa yang aku lakukan sejauh ini Introspeksi, akhirnya dengan introspeksi dia sembuh. Mencontoh perilaku rumah, rekreasi spiritual dengan diagnosis bapak-kibat, dengan tawakal dan pasrah kepada Allah. tahu saya pernah nyampe tadi ini apa enggak. Ini ada contoh-contoh doa masalah emosi bapak-ibu. Ya, Kata-katanya boleh kita tiru, tapi kalau bapak-ibu punya kata-kata yang lebih baik, silakan. Ya, Apa contohnya? Ya Allah yang mau menentukan. Meskipun saya sakit hati Jadi kalau sakit hati itu Diucapkan saja Jangan sama Allah Jujur Jangan ditanya orang Kamu sakit hati enggak sama dia? Oh enggak Fadal sakit hati ya, tak <tuh> Untuk menyembuhkan sakit hati Katakan <tuh> <tuh> Ya Allah Meskipun saya sakit hati Dan ingin balas dendam Saya ikhlas menerima dorongan negatif dari Allah. Atau katakan saya susah membuang sifat-sifat yang sakit hati dan tergabung dari Allah. Karena itu saya lepaskan, saya pasangkan pada solusi dari masalah saya. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, itu tahap Allah yang bekerja. Ingat rumusnya, bagi Allah tidak ada yang susah, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi kita berat. tapi kalau kita serahkan sama Allah, aku pasangkan pada Ya Allah solusi dari masalah saya ini. Insya Allah hilang itu sakit hati, kilang Ya Allah yang maha kasih, ya tentunya nanti bisa dihubungkan dihubung dengan apapun permintaan kita. Meskipun saya cemas karena dikit terkejar utang, saya ikhlas menerima kecemasan saya. Saya pasangkan pada Mu ketenangan hati saya dan solusi dari masalah saya ini. Insya Allah ada jalannya, ada. ide yang masuk ilmu yang masuk bagaimana menyelesaikannya jadi hidup ya daripada lari kesana kemari dikejar-kejar ya ya Allah yang maha penyayang meskipun saya menderita sulit tidur bagi yang sulit tidur Misalnya, saya ikhlas menerima masalah saya ini ikhlaskan dulu terima dulu ya Allah aku terima ini ini adalah kesalahanku aku pantas merasakan ini ya Allah karena itu saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Kalau kita pasrahkan kepada Allah Semuanya mudah dari Allah Terakhir Ya Allah yang mengagah Meskipun saya tidak dapat berlari kencang Misalnya kita menghadapi situasi yang berat Menurut kita harus lari kencang Kita nggak bisa Saya ikhlas menerima ketakutan saya Saya pasrahkan pada berperanian saya Dan ada orang-orang yang memang sudah mempraktekkan Seperti dan berhasil Karena memang sudah tingkat Keyakinannya, totalitasnya kepastahannya kepada Allah begitu besar Terakhir, Ya Allah yang maafin jaga Meskipun saya trauma dengan kehilangan Kalau kita pernah trauma dengan kehilangan Saya ikhlaskan menerima musibah dan rasa trauma Saya pasrah, saya terima ini Allah ya, Saya pasrahkan padamu ketenangan dan kedamaian hati saya Artinya udah tangan Allah yang bekerja Kul wal Allah kemampu, ya. Karena itu yang terakhir yakinlah akan janji Allah. Allah. Wamayatakirlah ya Yang bertakwa kepada Allah Allah pasti berikan jalan keluarnya. Wa Allah Yang bertakwa kepada Allah Saya akan dicukupi segala. Saya kira kiranya demikian materi motivasi auto kesehatan di bagian ini. Silakan Bapak Ibu. Insyaallah nanti yang mau apa mendapatkan materi ini cari di copy mudah-mudahan bisa dikirim Kalau ada yang bawa print hari ini bisa saya pindahkan langsung. Silakan Bapak Ibu uh, sebelum kita dengan doa. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan yang Bapak-bapak silakan Ibu yang di belakang ada tanggihnya. Silakan. Assalamualaikum. 20 jam atau 22 jam. Bagaimana menjalani ibadah takjil dan puasanya dengan kondisi alam seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar Bu. Jadi itulah hadis Rasulullah. Saya lupa teksnya, tetapi hadisnya kira-kira seperti itu yang disebut Siapa saja yang berdoa Untuk kebaikan Seseorang Dan orang yang Kita doakan itu Tidak tahu bahwa kita Mendoakannya Itu lebih cepat dikabulkan Oleh Allah Dan kebaikan-kebaikan yang kita Yang diarahin karena doa-doa kita Itu juga kita justru ke, Kebahagiaan Bahkan lebih besar Dari orang yang kita doakan makanya untuk kebaikan kebaikan orang lain doakanlah itu memang hadis Rasulullah ada seperti itu itu lebih cepat dikabulkan ya e, artinya kita juga akan mendapatkan kebaikan sama ya bahkan e, lebih besar lagi jadi memang hadis yang pernah saya baca seperti itu doa seorang sahabat atau katakanlah doa seseorang terhadap saudaranya yang dimana saudara tidak tahu kalau dia itu didoakan itu akan lebih cepat kita allah dan kebaikan yang diraih karena doanya itu dia juga yang berdoa juga akan mendapatkan kebaikan seperti itu yang saya ketahui kira-kira ke teksnya lebih kurang seperti itu yang saya tahu itu hadis ada hadis seperti yang terbuat tentu saja, ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari situasi kondisi tempat, ya ada namanya istilah waktu dan tempat, zaman buah makan. Kalau di tempat-tempat orang yang memang susah untuk melaksanakan tahajud karena malamnya sangat sedikit, atau kadang-kadang susah untuk ketemu, ketemu malam karena kondisi kata, apakah karena sebuah geografis, butuh atau dimana, tentu dia Tidak mungkin dirugikan Karena situasi seperti itu Dan Allah tentu saat Memahami dalam situasi seperti itu Berarti dia mungkin lebih membesarkan Memutamakan ibadah-ibadah yang Mudah dilakukan Kalau memang tidak mungkin Berlama-lama ta'ajud atau susah untuk ta'ajud Ya nampakkanlah Terapi-terapi yang lain Apakah terapi istighfar Tadi kita kan kalau utamanya istighfar Tidak terikat oleh Tempat di mana saja dan kapan saja atau terapi yang lain, terapi puasa atau terapi tadi itu ada terapi atau orang yang menggunakan ayat kursi sebagai terapi diambilnya sedikit dari ayat itu ya ayu ya koyo. ada yang membaca juga dari awal sampai akhir jadi doa kadang-kadang hmm, bisa disamakan dengan wirid ya kadang ada yang menyamakan juga dengan zikir ada wirid-wiridnya dibaca secara terapi. Saya kira saya banyak mengetahui orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu. -amalan Insya Allah dia memiliki kehidupan yang lapang, yang bahagia, yang sehat. Ya, jadi beribadahlah sesuai dengan tempat yang kondusif, yang memang tidak mudik. Allah kan pasti ganti dengan kelebihan-kelebihan yang lain kalau dia bisa memanfaatkan. Jadi tidak pernah orang itu dirugikan. Saya kira orang yang seperti itu Tapi kalau dia coba berusaha ah, Pasti pahalannya lebih besar Sama kata Rasulullah orang yang Baru belajar baca Quran yang masih ter Terbata-bata Tertati-tati itu pahalanya lebih banyak Dari orang yang baca-baca Mengajinya Dia lebih keras dia berusaha Dibanding kita yang memang sudah Lebih ringan baca Quran yang membutuhkan kerja keras tentu nilainya akan lebih jadi besar. Saya kira begitu ya. Silakan ada yang mau ikut yang paling belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya mungkin bisa dikemasnya begini. Jadi, kadang-kadang sebagaimana biasa Kondisinya kan dia tabus, kurun, tidak seperti Indonesia yang subur Jadi dalam pandangan mata manusia itu mengenakan bahwa kehidupan yang diberkahi adalah sesuatu yang serba enak gitu kan Nah sementara, sering terjadi saat kita sedang berada dalam titik dekat sama Allah itu malah justru cobaan itu banyak gitu Jadi contohnya misalnya, sedang, sedang rajin sedang bisa habisan ternyata malah dikasih musibah mobil hilang, satu, kedua, lagi kencang-kencangnya minta doa agar anak sehat malah gak apa anaknya sakit tapi di sisi lain, sakit, sakit ini hal seperti ini kita perlu ilmu untuk menghadapi hal-hal seperti ini karena kita manusia biasa gitu kenapa saat kita malah lagi ke sama Allah, Allah itu malah menguji terus gitu sekarang yep. ada juga orang yang cuma santai aja dia hidupnya mulus gitu kira ilmu seperti ini menghadapi hal-hal seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu, sebelum saya jawab ibu bulan lalu datang gak ketika kita membahas tentang mujizat syukur bulan lalu datang gak bu? bulan lalu bulan lalu kita itu membahas tentang mujizat syukur datang-datang oh, uh, saya kira itu sebahagian. kalau ibu datang berarti sebagian kita sudah terjawab bahwa <kuh> ujian yang paling berat itu justru Ujian para Nabi para Rasul yang pertama, para Nabi para Rasul itu ujiannya lebih berat daripada ujian kebanyakan kita. Maksud saya siapa yang meragukan keimanan mereka, siapa yang meragukan ketingkat ibadah mereka, volume ibadah mereka, disitulah mereka orang yang paling kuat ibadahnya Tetapi dibalik ibadah yang paling kuat justru mereka yang mendapatkan ujian yang paling berat. Jadi rumusnya memang sudah seperti itu ya Sudah itu saya kira ya. ibu pak. Yang kedua, kita disuruh membaca Banyak-banyak kisah-kisah Ternyata apa yang kita alami Sebenarnya itu kita tidak pernah sendiri <tuh> Dalam al-Turan Nahmunakusul nah, Kami ceritakan Banyak kisah supaya kita Banyak mendapatkan ikmah uh, Apa kata Firman Allah itu Kami berikan kepada hikmah itu apa? hikmah. hikmahnya apa rupanya itu? habis syukur kemampuan bersyukur kepada Allah. Kalau ibu datang Jumat apa? Hmm, bulan lalu itu kan akan jelas. Yang pertama bahwa ujian itu memang menjadi salah satu salah satu ya, bukan seluruhnya. Salah satu tujuan Allah menghidupkan kita itu memang untuk diuji, siapa yang paling tahan, siapa yang paling kuat, siapa yang paling yang paling sabar. Nah yang kedua memang ujian itu untuk menaikkan kelas. Yang ketiga ujian itu menghapuskan dosa. Yang keempat ujian itu membuat kita semakin sadar dan pasrah. Ternyata memang Allah pasti punya rencana, pasti ada ilmunya. Jadi dibutuhkan keyakinan dalam menghadapi ujian itu. Yang pertama Allah kita akan memberikan ujian yang over dosis. Laikalilah, nafsunilah, usaha Yang kedua yakin bahwa kalau kita mohon kepada Allah pasti diberikan jalan keluar. ya yakin. Ya, jadi yakin bahwa pasti ada hikmahnya. Yakin akan menghapuskan rasa dosa kita, yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi saya kira eh, caranya seperti itu. Kalau kita memang belum bisa memahami hikmah di balik ujian ini. Kita mohon supaya Allah membantu kita, ya Allah, meskipun aku tidak paham apa arti di balik musibah ini. Ya Allah. Kuatkan aku teguhkan hatiku, ya Allah. Engkau yang menggerakkan hatiku, kuatkan aku, ya Allah. Tidak mungkin sesuatu itu di luar dari rencanamu. Ini semua berada dalam rencanamu, ya Allah. Kuatkan hati yang lemah dengan keberanian, ya Allah. ini bagian-bagian dari sikap kita yang harus kita lakukan saat kita bertarung. Sama seperti orang yang di level ketiga tadi. Oh, bagi dia semuanya baik. sebab ya. Itu tanda-tanda pengajiannya harus selesai secepatnya. Ah. Ah. <laughs> Jadi seperti itu Ibu. Jadi sikap-sikap uh, yang seperti tadi itu Ya Allah, aku pasrahkan kepada solusi dari yang aku hadapi ini. Aku lemah, mohon yang Maha kuat bantu aku ya Allah. Jadi harus seperti itu mengungkapannya. Kadang-kadang enggak cukup hanya sekedar dipikirkan Tapi harus diucapkan supaya kita kuat Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Dengan tema-tema yang lain Kita tutup dengan doa ya Pak ya Mari sama-sama kita berdoa Dan mengajak Mudah-mudahan Allah sepertiasa Mengaturkan permohonan kita Meluruskan Niat kita membersihkan hati kita A'udhu billahi minasyat wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' Allah masya Allah, Sayyidina Muhammad, walaupun wa Sayyidina Muhammad. Ya Tawab, ya Tawab, ya Tawab, ya Allah, untolah yang hampa dari mataku, wahai Ya Allah. Pelalaian kami, Ya Allah, masih begitu banyak. Malasnya kami beribadah masih begitu terasa, Ya Allah. Ibadah kami masih sangat sedikit, Ya Allah. Ampunilah kami yang masih banyak lalai. datang kepada kami waktu Tapi tidak kami gunakan Zikir kami masih Sangat sedikit ya Allah Bacaan Quran kami pun masih Sangat terbatas Ampuni kami ya Allah atas ini. Sementara kau Terus turunkan nikmat kepada kami Tapi terkadang kami Lupa ya Allah Dibalik nikmat kebaikan dibalik nikmat keburukan Semua pasti ada ikmatnya ya Allah Bukan kami menangkap apa arti ikmah Di balik musibah-musibah yang kami alami ya Allah Tapi apapun musibah yang kami alami ya Allah Kami ridho ya Allah Kami pasrah, ya Allah Ketika kami hadir di muka bumi ini Kami tidak membawa keresahan kami Keresahan itu belum ada ketika kami lahir di bumi ini ya Allah Bahkan saat kami nanti berjumpa Saat ajar menjemput kami Kami pun tak membawa Keresahan dan kebiasaan kami Kalaulah sesuatu yang tidak kami bawa awal, Dan tidak pula kami bawa Saat kami menghadap engkau ya Allah Tentu kami mudah untuk Menghilangkan rasa keresahan dan ketakutan Ya Allah terima kasih Sudah mengalahkan kami hidup Dengan hidup ini kami jadi tahu arti Mencintai Bahkan kami tahu arti dicintai Kami menjadi tahu arti di sakit dan di hianati Tapi itulah liku-liku hidup ya Allah Kalau engkau tidak menghidupkan kami-kami jadi tidak tahu Bagaimana arti kesedihan, arti kebahagiaan Bagaimana arti menjadi hambamu ya Allah Bagaimana arti sujud hadapanmu ya Allah Kami tahu ya Allah Engkau punya rencana besar terhadap hidup dan matinya kami ya Allah Engkau yang jauh lebih tahu Bagaimana seharusnya kami? Menikati ini ya Allah. Karena kami tidak tahu, karena itu bantu kami supaya kami tahu bagaimana ini, ya Allah. Allahumma rabbana ta'ala alim. Wa tu'ala ya Allah innaka tawwabur rahim. Kami ini ibarat semut rumput di padang yang luas, di hutan-hutanmu yang tinggi ya Allah. Berikan kami hikmah, ya Allah. Bangsaku wa Kami ini seperti sebutir kerikil di gunung-gunungmu yang tinggi Seperti sebutir pasir di partainmu yang luas ya Allah Jadi kan kami bisa melihat makna hikmah dibalik arti ujian-ujian joran yang kami hadapi ya Allah Kasih sayangmu pasti jauh lebih besar daripada ujian-ujianmu ya Allah Kasih sayangmu jauh lebih besar daripada paranmu ya Allah Bimbing kami ya Allah kami Tidak salah merespon Dalam setiap musikah yang Kau kepada kami Kuatkan iman kami ya Allah Teguhkan hati kami Maksudnya membalaikan hati Allahumma ya muqalib al-kulu ala indi wa ta'ati Rabbana atina dunia asana Wa fil asana Wa kina agaban na' Walhamdulillahirrahmanirrahim Bilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm scared